Artis terbabisa yang dimiliki kota Bayu Nganju Yusnia Paramita New Cobra Religi Terima kasih Mr. Sogur Pembrasa Indonesia Perdana Rekod Surabaya